Assalamualaikum sedar lon berita pagi di si hari ini Minggu 15 Juli 2018 dibacakan Ardian Shah. Dalam 24 jam penjualan kostum eh, Cristiano Ronaldo menghasilkan 884 miliar Kementerian Hadiahkan Zahri rumah gedung milik Pemcap singkil terlantar dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM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 Dalam belum mulai bermain, Cristiano Ronaldo telah memberikan keuntungan finansial luar biasa untuk Juventus. Transfer Cristiano Ronaldo ke sinyonya tua resmi diumumkan pada Selasa. Masyarakat Italia, khususnya penggemar Juventus, sangat antusias menyambur kedatangan CR7. Hal tersebut terlihat dari hasil penjualan replika kostum sang superstar. Dalam kurun waktu 24 jam setelah keluarnya pengumuman, Juventus mampu menjual 520 ribu kostum bernama Punggung Ronaldo melalui online atau toko fisik. Adapun harga satu layar replika jersey, Ronaldo adalah 105 euro atau 1,7 juta rupiah. Artinya keuntungan yang dirahub Bianconeri dalam rentang waktu satu hari adalah 54,6 juta euro atau 884 miliar. Garlun Kementerian Dalam Negeri menghadiahkan sebuah rumah kepada Muhammad Zohri, sprinter muda Indonesia yang berhasil menoreh prestasi juara di Kejuaraan Dunia Atletik U20 di Finlandia. Rumah ini terletak di Taman Bangsal Residence Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, tidak jauh dari rumah keluarga Zohri yang juga ada di Lombok Utara. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan kado rumah untuk Zohri adalah tanda terima kasih dari Kemendagri atas prestasi yang ditorehkan anak muda dari Lombok Utara itu. Keluarga besar Kemendagri memberikan apresiasi kepada saudara Zohri sebuah rumah di Bangsal Regensi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Menurut Cahyokumolo, rumah untuk Zohri akan diserahkan simbolis pada pelari muda itu saat tiba di tanah air. Saat ini Zohri masih berada di Finlandia. Rencananya Zuhri juga akan diundang ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Presiden juga telah memerintahkan agar rumah keluarga Zuhri yang berdinding bilik bambu dibugar. Sudahlun gedung milik Pemkap Aceh Singkil di Desa Gosong telah Barat Singkil Utara terlantar. Akibatnya mengalami kerusakan berat sebab dibiarkan bertahun-tahun tidak terurus. Gedung pemerintah yang terlantar antara lain rumah dinas peternakan dan kantor kadin. Keduanya terletak di pinggir jalan Singkil, Singkil Utara, kawasan Gosong Telaga Barat dalam kondisi dipenuhi semak belukar dan bangunan mulai lapu. Terkait terlantarnya bangunan ini, Kepala Desa Gosong Telaga Barat Arfan meminta Pemkap Aceh Singkil menghibahkan ke pihaknya. Menurut Arvan, pihaknya membutuhkan bangunan untuk dijadikan kantor desa, sebab selama ini kantor desa menyewa rumah warga. Arfan menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan pinjam pakai rumah dinas peternakan untuk dijadikan kantor desa. Darlun puluhan personil Polres Aceh Utara akan mengawal rekonstruksi kasus pembacokan gesik Matang Cibri, Kecamatan Bakhtia Barat Aceh Utara, Rusli Aji, yang akan diadakan pada Senin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Reka ulang itu diadakan penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Gesik Matang Cibrik Rusli Aji 20 Juni 2018 meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Jud setelah kepala dan lengan kirinya terkena bacokan parang. Tersangka pembaco adalah ilia warga Lapang Aceh Utara telah diamankan di Mapolres Aceh Utara bersama barang bukti karena setelah kejadian langsung menyerahkan diri ke polisi dan menyerahkan barang bukti sebilah pisau dan arit. Casa Tres Krim Ifturizki Holidayan Syah mengatakan namun untuk mengetahui kronologis detail kejadian ini juga untuk mendalami kasus tersebut penyidik mengadakan reka ulang di lokasi kejadian Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Saudarlun Badan Legislasi DPRK PD Mahfuddin Ismail mengatakan Pemkap dinilai lemah karena hingga 11 Juli 2018 belum mengajukan program legislasi terhadap lima rencana rancangan kanun tahun ini. Kelima rakan tersebut adalah rakan kawasan tanpa rokok, rakan pengelola barang milik daerah, rakan pokok pengelolaan keuangan daerah, rakan redistribusi pengelolaan menara telekomunikasi, dan rakan ketertiban umum. Ketua Banleg DPR KPID Mahfudin Ismail menambahkan sebenarnya Banleg DPR KPID merencanakan menginisiatif Rakan Tata Kelola Adat Mukim PD karena belum diajukan sehingga proleg rakan belum bisa dibahas. Menurutnya DPR KPID telah menyurati PMK PD mulai Januari hingga Februari 2018 agar menyampaikan proleg rakan tersebut. Zarlun Anggota Komisi Hukum DPR RI, Asrul Sani, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera memproses hukum oknum polisi yang melakukan aksi pemukulan dan penendangan terhadap dua orang ibu dan seorang anak. Ia menyebut oknum tersebut telah bertindak sewenang-wenang. Ajudan Komisaris Besar Yusuf melakukan aksi penendangan dan pemukulan terhadap dua orang ibu dan seorang anak di sebuah minimarket di Bangka Belitung. Tindakan Yusuf terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam rekaman itu Yusuf terlihat beberapa kali menendang seorang ibu paruh baya yang duduk bersimpuh. Yusuf menduga ibu tersebut dan seorang anak melakukan pencurian bersama empat orang lainnya di toko tersebut. Kekesalan Yusuf kian memuncak lantaran terduga pencuri tidak mau mengakui perbuatan. Menanggapi hal itu Jenderal Tito lantas melakukan mutasi jabatan kepada oknum polisi yang sebelumnya menjabat kepala Subdirektorat Kilas Direktorat Pengamanan Objek Vital.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 beberapa dengan pendarahan di telinga dan beberapanya masih dirawat hingga Sabtu. Dari newsroom Serambi Tanjung Bermayesian berita pagi di minggu 15 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa akses di situs internet www.serambifm.com atau Twitter @serambianbelum. At wassalam.